Nah, saya mengajak eh, kita mengajak eh, seluruh umat Islam di Indonesia ataupun semua masyarakat Indonesia deh kalau bisa itu coba kita berpikir yang positif yang baik kan begitu ya. Ini belajar untuk kita sendiri. Suatu hal kalau mamanya kita itu enggak cocok sama seseorang enggak usah jengkel yang tersimpan di dalam otak kita atau hati kita. Tapi coba kita eh, apa namanya ceritakan ya kita ceritakan tapi tidak dalam bentuk emosi tapi cerita biasa. Insya Allah kalau kita mencari solusinya dengan baik dan benar secara eh, syariat, eh, Insya Allah itu tidak akan bisa menjadi penyakit dan dan kita akan sehat senantiasa. Iya. Ya. Nadi ada eh, kalimat dari Ustadh tiga gaji Ustadz. Ya, ini iya. Ini, nih. <laughs> iya, memang begitu biasanya, memang seperti itu, kan? memang seperti itu. Um. Karena untuk me biasanya melobang tengkorak kepala, Memang ya, dengan gergaji, iya. dengan <laughs> ya, gergaji listrik ini, ya. <laughs> <laughs> <laughs> iya, itu malah linu kepala saya, <laughs> saya sendiri juga pusing atau kayak gitu. Oh Abis itu tadi korek-korek biasanya, gitu. ya salah satunya mirip seperti itulah. Iya. Uh, baik uh, para pemirsa, Viti uh, tadi mudah-mudahan bisa memberikan hikmah untuk kita sehingga kita lebih termotivasi untuk terus memperbaiki akhlak, untuk memuliakan akhlak dan untuk terus berbuat baik terhadap siapapun dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Baik para pemirsa, untuk berikutnya uh, sudah standby di line telepon kita yaitu Kiki. Nah, saya belum tahu nih Mas apa Mbak nih, yang pasti beliau ini dari Jakarta. Dan kasusnya adalah sakit mah. Baik, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam. Ya, oh dengan Mas Kiki. Mas Kiki Jakarta-nya ya, di, di, ma. oh, di, ya, di mana, Mas? Di Rawamangun. Di mana? Rawamangun. Oh di Rawamangun, mau datuk rumah saya nih, Ustad. Ya. Tetangga saya, jangan-jangan? Ya. Baik, silakan Mas Kiki. Iya, belakangan um, ini tuh sering marianya. Meriang tu uh, sinus juga sampai mengeluarkan darah, jadi ya. uh, apa namanya itu sinetronnya tu ya, Konsep... Gimana gimana tadi meriang sinus terus apa? Sosong, ya itu meriangnya sudah parah juga. Oh gitu meriangnya sudah parah. Emang berapa berapa jam meriangnya Mas Kiki? Uh sekarang meningkat sehari eh, bisa dua kali tiga kali sehari dua kali tiga kali S -s sampai sekarang udah berapa hari nih ceritanya meriangnya dua bulan wah dua, dua bulan. bulan itu iya. db itu kali nggak sembuh sembuh dua bulan belum sembuh ya ini meriang atau ditinggal pacar ini ceritanya Aku dah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga. Oh, ya, maaf. Ya. Atau tinggal istri kali ya? ini. Beri yang dua bulan. Ditinggal siapa? Ditinggal istri. Ini cerita tentang Mas Kiki apa? Teman saya ada. Teman itu. Ya, gitu deh. Beri yang ditinggal istri katanya, Mas, uh, Mas Kiki enggak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak ini. <tik> Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. <tik> Alhamdulillah. <tik> Karena kalau pada waktu udah cerita istri itu yang di sini deg-degan nih di depan ini. Iya. Iya. Begini, eh uh, Mas Kiki kalau nama Kiki dipanggil Pak itu enggak cocok. Mas biasanya ya. Jadi Mas Kiki begini, eh uh, meriyang ini ada beberapa hal. 1 memang kecenderungan sebelum Mas Kiki meriyang ini ada permasalahan yang menjadikan Mas Kiki itu jengkel, jengkel, jengkel yang belum selesai aja. Ini saya tidak tahu jengkelnya Mas Kiki bisa di pekerjaan bisa, di keluarga juga bisa Nah ini persoalannya apa? Karena berhubungan dengan sinus, berhubungan dengan hidung Berarti berhubungan dengan ada sesuatu yang Mas Kiki pikirkan dan menjadikan Mas Kiki jengkel agak emosi Betul apa enggak saya juga enggak tahu. Betul juga ni masalah. Betul ya. Uh, nah ini jengkel kepada siapa? Masalah apa sebenarnya masalah apa yang bikin Mas Kiki jengkel? Mungkin uh, masalah kerjaan juga sama masalah, uh, masalah dengan BIM saya juga. Masalah siapa? Masalah dengan diri saya juga dengan kerjaan saya juga gitu loh tetap. Masalah dengan? dengan pekerjaan saya juga Oh pekerjaan ya. Selain pekerjaan tadi apa? Memang pekerjaan saya juga Apa dengan apa mas? Dengan Ben saya. Oh, oh ben. ben. Oh ini anak Ben ini ceritanya ini. Oh anak oh, Ben. Mas Kiki anak Ben. Apa? Anak Ben ini ya. Oh gitu. Ya udah gini deh, Mas Kiki. Ini memang ada fikiran yang menjadikan Mas Kiki jengkel sehingga enggak eh, bisa keluar dengan Enak, nyaman, belum ada solusi biasanya begitu meriang, meriang, meriang. Mudah-mudahan tidak sampai ke demam berdarah ya. ya. Kalau dah meriang begini jangan keluar sore-sore entar di nyamuk, Dinyamuk, nanti malah demam berdarah. Pokoknya nyantai aja. Mas Kiki, insya Allah meriangnya itu bisa hilang dengan cepat. Kalau Mas Kiki ada masalah dengan pekerjaan, kemudian dengan uh, anak-anak band, maksudnya dengan teman-teman bandnya Mas Kiki, bisa diselesaikan dengan baik. Dengan uh, secara islami Kemudian uh, Coba pagi ini Mas Kiki mohon ampun kepada Allah Ta'ala Jika yeah. waktu ada masalah Dengan pekerjaan Atau dengan teman-teman b uh, Kemarin Mas Kiki terlalu Agak emosi, agak sensitif agak yeah. Mohon ampun kepada Allah Mas Kiki Mudah-mudahan Allah akan Memberikan kesembuhan dengan cepat Itu insya Allah mudah-mudahan bisa Cepat sekali sembuh, amin Ya yeah. Yeah. Uh, terima kasih Ustad, ternyata ini adalah anak band, tapi kita nggak tahu nih di bandnya megang apa, megang drum, gitar, nah. atau malah keseterum kemarin nah, itu, ya. <laughs> meriam gara-gara keseterum mas. <laughs> mas Gigi maaf ya, <laughs> <laughs> Ustad. Mudah-mudahan manfaat deh ya, Mas Kiki ya. Amin dan dijalankan. Ya. Uh, jangan kemana-mana, Ustad Danu dan Daizaki dalam bengkel hati akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim Para pemirsa dimanapun anda berada Kembali bersama kami Ustaz Danu dan Daizaki di bengkel hati tentunya uh, Ustaz Ada satu hal yang menarik nih Iya. Ada kisah nyata uh -uh. Ini salah seorang sahabat saya Kalau tadi kan waktu kita tanya Mas Kiki uh -uh. Ditinggal pacar enggak enggak Nggak. Ditinggal istri enggak enggak Nggak. Tapi ada Ustaz uh -uh. Seorang sahabat kita yang ditinggal istrinya sampai depresi uh -uh. Stres Iya, bawaannya ngamuk terus dikit-dikit emosi nah ini e, yang terganggu apanya nih Ustaz, kira-kira solusi terbaik untuk e, sahabat kita ini apa Ustaz iya sebenarnya e, kalau memang itu ada ya teman-teman kita yang seperti itu baru ditinggal istrinya aja udah depresi uh kayak apa aja ya Iya. padahal kalau saya ditinggal istri gimana nih, ya sama aja enggak sih <laughs> enggak bu benar enggak depresi saya benar. Karena banyak yang daftar kayaknya. <SILENCIO> <SILENCIO> maaf maaf bercanda maaf. Kalau ini bercanda. Kalau jangan-jangan yang ninggalin satu kan ada yang. Ya gitu deh. <SILENCIO> Nih, gitu deh. Untuk <SILENCIO> siapa tuh? Untuk sahabat kita. Kan? <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi intinya kalau kita itu mempunyai uh, teman kita ada depresi sebenarnya persoalannya <SILENCIO> seperti begini. Jadi uh, rasa sayangnya istri itu terlalu berlebihan. Uh, rasa sayangnya istri itu. Bukan untuk menjadikan kita lebih sujud kepada Allah Ta'ala Tapi biasanya itu nafsu Sehingga pada waktu ditinggal istri itu Yang keinget itu nafsu-nafsu pada waktu dengan istri saja Sehingga hmm. nafsu kita sendiri mengikuti Sehingga kita tidak bisa e, menahan sesuatu yang bergejolak terus di dalam hati Sehingga menyebabkan kita depresi Makanya salah satu hal yang harus kita ketahui adalah Bagaimana rasa sayang sama istri, sama suami, sama anak ini biasa sebenarnya Cuma rasa sayang kepada Allah Ta'ala ini tinggi Contoh rasa sayang kepada Allah tinggi daripada istri ini gampang Dengan rasa sayang Allah kita itu lebih tinggi daripada istri, daripada anak nih Ini kelihatan rasa sayang Allah ini tinggi Berarti kita harus mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran Berarti termasuk bertanggung jawab lahir dan batin kepada istri. Nah, no, kan begitu hubungannya. Jadi tetap ke arah sana gitu. Cuma rasa kita kepada istri memang bukan nafsu tapi betul-betul untuk menjadikan kita lebih sujud pada Allah taala. Nah, ini yang insyaallah yang bisa menjadikan kita tidak di depresi kalau ya. ditinggal enggak. apalagi cuma ditinggal ke pasar atau hmm. beli tahu, hmm. beli terasi, seperti sisri yang pergi meninggalkan suaminya kan beli terasi, terasi, iya, hmm. iya, <laughs> cuma pergi Ingat katanya, <laughs> cuma <laughs> ini Pergi ke pasar kok bulang -bulang, eh, gak pulang-pulang Iya itu sisri beli terasi nah. gitu Tapi yang kasihan istrinya Bang Toyib Kenapa? Itu dua lebaran gak pulang-pulang <laughs> Tapi Alhamdulillah udah pulang sekarang Bang Udah pulang ya sekarang Bang <laughs> Toyib ya. Alhamdulillah ya. Langsung kita uh, ke jamaah Yang ingin bertanya silahkan Ibu berdiri Sebut namanya dari daerah mana silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Umi dari Jakarta Uh, maaf, tadi saya mau nanya Masalah perusahaan ayah Tapi karena itu, itu sudah cukup lama Saya berubah dengan masalah yang baru Masalah keluarga oh, Banyak juga masalahnya bu ya? Oh, cukup banyak <tuh> Salah satunya masalah keluarga uh, Subhanallah uh, Saya punya kakek Adik dari nenek <tuh -tuh> Buat kehidup, dia dia sering menjual milik ibu saya, terus juga mengambil hak ibu saya, terus dia bilang nanti akan saya kembalikan apa yang saya ambil hari ini katanya, terus ke malam di malam hari kakek itu meninggal, terus salah satu anaknya ngomong gini sebelum banyak yang dikeluarkan dari rumah utang-utang utang bapak saya. Tolong dibereskan Dengan anak-anaknya Tapi karena ini keluarga Saya tidak mau ribut, saya tidak mau rame Saya diamkan Karena saya tahu, mereka pasti tahu masalahnya gitu. Tapi uh, Setelah berjalanan waktu sekiranya Satu bulan Tidak ada perkembangan, akhirnya saya SMS uh, Saya bilang Once Saya tidak ingin uh, gaya ini di, di, di sana nanti membawa beban Membawa masalah, biar dia selamat di sana Tolong utang hutangnya Diselesaikan Tapi SMA saya tidak balas Ini saya berterahkan ke mereka Karena saya melihat ekonomi Saya sekeluarga Cukup rawan Kalau masalah dengan e, apa, Ekonomi keluarga saya cukup tidak rawan Saya tidak akan menuntut Tidak akan ngomong Tapi Ini karena ada yang cukup pelik Jadi saya ngomong gitu. Jadi gimana solusinya masalah ini gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Maaf ibu Umi, saya maaf ya. Ini ekonomi ibu sendiri maksudnya? Ya, adik beradik, adik beradik. Saya kan pertamanya yang uh -uh. ada adik, adik, adik gitu. Oh, yang uh, ekonomi ibu berserta adik-adiknya. Ya, Jadi tidak ibu saja ceritanya? Nah, kebetulan itu milik ibu saya yang diambil gitu Oh gitu, jadi miliknya ibunya Bu Umi diambil ya, oleh ayo, kakek. Ayo, oh dan diakui itu milik sama anak-anak ya, -anak sama anak-anak. Jadi -anak, itu milik ya rumah salah satunya rumah ibu. Rumah oh, ibu gitu. itu dianggap rumah dia gitu. Jadi waktu dia mengurus rumah itu dia bilang itu rumah ibu, tapi ternyata rumah itu diambil dia gitu. Oh jadi, iya iya. Rumah. Ibu Umi punya suami? Subhanallah belum. Eh belum? Belum oh, da'i Itu kok goyang-goyang gitu Belum punya suami Ini juga belum punya istri ya, kayaknya enggak. ya Kayaknya loh ini kayaknya ya, Kenapa saya, kayaknya. Ya. saya bilang kayaknya Kalaupun ada wanita nun jauh di sana Ini saya bilang kayaknya da'i Zaki belum punya nah, Ini beralasan Karena selama saya beli, sama beli ini belum istriannya ada di sebelahnya jadi saya enggak tahu. Nah. Sama Ustaz juga belum pernah ketemu sama istrinya. Oh iya <laughs> kalau ah, itu. <emo> <tunggu>, saya, saya mau tanya Ustaz. Ibu tanahnya berapa he أي, apa hektar luasnya? Oh enggak info sewalah cukup ya kalau di di jumlahnya ya saya enggak tahu ya tapi hmm. cukup luas gitu. Oh cukup luas Ustaz. Cukup, cukup luas masa depan nih kaknya ya? <SILENCIO> tapi udah dijual oh, udah dijual. Ya, <SILENCIO> dijual ya gak jahat, harusnya jangan bilang dijual dulu, dijual sama kakek nih ceritanya <SILENCIO> Oke. begini ibu, ada suatu hal yang harus kita ketahui, mudah-mudahan ini tidak menjadikan hati ibu itu kecil ada salah satu uh, firman dalam uh, Al-Quran menceritakan tentang bagaimana hubungan anak dengan orang tua dan di dalam Al-Qur'an salah satunya dalam surat Al-Baqarah diceritakan akan engkau kemanakan uangmu itu di, di, diceritakan yang pertama walil fal, walidain ya. itu jelas pertama dan kepada kedua orang tua ibu dan ayah kemudian wal aqrabin wal aqrabin dan juga kepada keluarga nah dan ini baru nanti Waliyutama, wa, ya, ya. wali masa kini dan sebagainya ya. Nah, di sini ibu harus hati-hati dalam menuntut kepada putra-putra kakek ya, termasuk itu paman atau apa ya? Dan iya. Dia, dia cukup cukup cukup berhasil. Keluarga itu cukup berhasil. Cukup, cukup jaya. Cukup jaya ya. Ya kalau saya sih akan tetap memberikan pelajaran yang lebih sarii aja. Jadi ibu kalau memang ada permasalahan seperti itu, jangan menjadikan ibu berhati jahat kepada uh, paman ya kalau nggak salah ya, ya paman, paman ya. Cuma di sini kan memang sebenarnya ada beberapa kesalahan yang bisa menilai ini benar salahnya kan Allah Taala. Kalau boleh saya memberikan jalan keluar nih ceritanya. Yeah. Cobalah Ibu Umi. Kok jadi Ibu sih? Mbak Umi aja deh. Lala teteh teteh, teteh teteh Umi. Ini kan Jakarta. Orang Padang Orang Padang. Ha? Padan. Oh, Uni. Uni. Yeah. Uni. Oh, Pandang. Uni, Uni. Uni Umi. Uni Umi. Iya, yeah. Uni. Kalau boleh saya memberikan sesuatu Yang mudah-mudahan ini manfaat bagi Uni Ini begini Cobalah mulai saat ini Uni senantiasa um, Jangan meninggalkan sholat lima waktu Jangan tinggalkan itu sholat wajib kita Ya, hmm. Kemudian ditambahkan Dengan sholat sunat tahajud Karena memang dalam Al-Quran sholat sunat tahajud Ini termasuk uh, Sholat yang cukup agak sulit Dikerjakan oleh umat Islam Nah, Kalau sudah diceritakan agak sulit di sini sebenarnya amal sholat itu cukup besar di hadapan Allah Taala. Nah, sholat sunnah tahajud inilah pada waktu selesai sholat sunnah tahajud ini, uni umi coba senantiasa memohon kepada Allah Taala agar kalau memang ada harta yang dulu dari ibu yang umpamanya diambil oleh kakek umpamanya ini saya tidak suudon ya, ya, ya ini hanya menyambung Uni Umi aja ya. Ya, ya kalau itu diambil oleh kakek kalau memang ada hak untuk Uni Umi yang tahu hanya Allah Ta'ala Mohon diberi jalan agar mendapatkan rezeki yang halal dan toyib. Hanya itu aja. Entah diberi jalan, uh, diberi jalan rezeki yang halal dan toyib, entah nanti akan diberi suami yang berkecukupan. Iya, ini ini ini ini ini doa sebenarnya. Jadi di sini kan salah satunya uh, uh, uni unik kan agak terdolimi, agak saya cerita agak loh ya, ya. karena ada beberapa hal yang kita tidak boleh Ternyata itu terdolimi beneran Ini agak aja yeah. Nah disinilah uh, Mudah-mudahan dengan doa yang baik Dari uni-umi Kemudian jelas Kemudian salah satu uh, doa Yang uh, bisa diijabah oleh Allah Ta'ala adalah doa orang-orang Yang terdolimi mm -hmm. Makanya di sini disini enggak, jangan berdoa Yang aneh-aneh kecuali Mohon diberi jalan Agar mendapatkan rezeki yang halal dan toib Amin. Diberi jalan agar mendapatkan uh, Suami yang soleh Amin. Amin. Yang baik Amin. ya, Yang berkecukupan Amin. Itu itu doa yang baik nah, Mudah-mudahan Kalau umi-umi uh, Amal solehnya cukup Insya Allah Pasti Allah akan kabulkan Pasti, kalau itu sudah pasti Amal yang ama cukup ya. Uni-umi yang sabar Jangan menjadikan itu eh uh, goncangan hati Umi sehingga malah jauh dari syariat Islam ya. Makasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz di saat Ustaz mendoakan jodoh kok di belakang yang amannya kencang-kencang banget ya. Karena beliau juga sama pengen. Oh, kali ya. Tapi ada yang enggak juga kok ya? Oh <laughs> Itu jangan-jangan tiga bis jomblo semuanya boleh. <laughs> <laughs> Baik. Subhanallah. Uh, para pemirsa dimanapun anda berada uh, Tetap bersama kami Bersama Ustadz Danul dan Da'i Daizaki Di Bengkel hati tentunya uh, Kita akan kembali setelah yang satu ini Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar Segala karunia hanya milik Allah dan uh, segala rasa syukur paling pantas hanya kita panjatkan untuk Allah Allah yang telah menitipkan segalanya untuk kita baik untuk berikutnya kembali kita berikan kesempatan kepada salah seorang penanya dari kaum wanita kaum hawa kami persilahkan langsung ya ibu ya silahkan ibu nama dan asalnya dari mana ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Ibu Hasna dari Kota Pengkalan Pinang, Bangka Belitung. Ya, silakan ibu. Saya Amin. mau menanyakan tentang penyakit saya. Penyakit saya sering lemes. Kalau lemes itu Benar-benar enggak bertulang rasanya. Oh lemas tak bertulang. Kayak ini bandeng presto ya. <sih> <tuh> Kayak lagu aja. Kaya lagunya teman saya dari Malang itu. Ya. ya lanjut ibu silakan silakan ibu. Nah, kalau sudah lemas itu, kalau berdiri itu rasanya enggak tegar gitu. Seri kuyang kuyang tu jalan. Itu jam-jaman atau setiap saat itu datang? Enggak, kadang-kadang sebulan sekali. Sebulan hmm. sekali. Kadang-kadang setengah bulan sekali. Setengah bulan sekali, sebulan, sebulan sekali kalau pas ee uh, bloknya belum dikasih gitu loh, Mas. Gimana, gimana? Saya enggak tahu, saya. Gimana tahu kalau koma itu bisa hari, kadang -kadang. empat hari, kadang-kadang. 4 hari lemes terus. I iya. I Ibu sudah punya suami. Hah? Hah? sudah suami suami sudah oh sudah ya. oh kasihan ibu? suaminya dong kalau 4 hari lemas terus ya iya <laughs> jadi buat lemas suaminya dong suaminya langsung capek deh cemberut mukanya masih iya <laughs> <laughs> <laughs> ibu uh, hanya lemas saja lemas saja ya iya ya, itu aja sama pusing-pusing ya. tapi itu yang pusing ya di ya? saat lemas punya uang gak, ibu? <laughs> Kadang -kadang punya. Kadang -kadang enggak ibu kadang-kadang punya kadang-kadang ya aduh Oh, kadang punya kadang enggak ini gimana nih ceritanya ini? Aduh gimana ceritanya kadang punya kadang enggak ini gimana ceritanya? Ya, kalau dapat dap, dapat rezeki ya punya. Enggak dikasih sama suami berarti? ya dikasih, tapi kan kadang kadang-kadang enggak kadang -kadang ada. Oh, gitu. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. -kadang kadang -kadang kadang -kadang oh. Kalau banyak nya tapor daizaki aja ya bu ya. Ya bagi, bagi. ke saya. Bagi ke daizaki. Kalau pas kamu uang ke pusat danu nanti dikasih maksudnya. Beliau ni baik loh bu dengan orang yang dari jauh. Kemarin dari Papua dikasih uang dari Bengkulu yang belum dikasih uang tu yang dari Bangka Belitung belum. Ya alhamdulillah kalau mau dikasih. Iya. Ya. Udar di siapkan tentang aja. <laughs> mungkin itu lemesnya itu Zat. Iya kali makanya iya. di sini juga pusing juga saya begini ibu ibu siapa tadi namanya ibu Hasna ibu Hasna ya namanya bagus sekali ya ibu Hasna lemes itu ada beberapa hal ya bisa fungsi adrenalin tidak begitu bagus fungsi jantung nggak bagus atau fungsi lever tidak bagus ya atau ada penyempitan pembuluh darah itu banyak kasusnya Cuma uh, inget gak kira-kira kalau lemes ini kalau pas saya lagi begini mamanya Nah itu itu awal biasanya saya menganalisa inget gak kira-kira Ibu Hasnah Enggak juga sih Enggak juga Engga, Enggak Ingat ya tiba-tiba lemes gitu Iya Oh oke okay. Tapi kalau huh? kalau menurut dokter uh -huh. menurut saya itu diabetes sama hepatitis B Oh, kalau diabetesnya berapa nilai diabetesnya? 225. Oh. Baru beberapa hari yang lalu, Pak. Nah, ini kan sudah jelas jadinya. Ada diabetes, ada hepatitis kan begitu. Nah, ini jelas sekali. Saya bisa menjawab sekarang bukan lemesnya yang ditanyain. Yang ditanyain kenapa diabetes atau kenapa hepatitis kan begitu. Ya, iya. Kalau diabetes biasanya ini dipunyai oleh seseorang, kalau nyuruh itu harus dikerjakan. Tahu maksud saya? Maksudnya? Kalau saya itu nyuruh Dai Zaki ya harus dikerjakan. Kalau Dai Zaki enggak ngerjain, saya jengkel, saya marah, begitu. Ibu begitu enggak? Iya. Yeah. Ya oh. <laughs> <laughs> eh, itu yang bikin gula. Jadi kalau Ibu bikin Eh, kadar gula dalam darah itu normal Coba kalau ibu menyuruh Siapapun, anak, saudara Teman, suami Coba menyuruhnya pakai Tolong bang, tolong nak Tolong uni Kan gitu ya Iya. Yeah. Minta tolong, kemudian kalau beliau gak mampu Nih ceritanya, kalau beliau gak mampu Ibu jangan jengkel Itu kunci, nah, ibu gak usah jengkel Tenang aja Nah itu insya Allah gula dalam darah akan turun Hingga menjadi normal Kemudian kalau hepatitis B, itu disebabkan karena biasanya... Ini dulu ibu kalau ada masalah, ada yang bikin jengkel... Bikin jengkel hati ibu, biasanya jengkelnya ini gak hilang-hilang. Walaupun gak, gak marah ya, tapi jengkel di sini gak hilang-hilang. Betul begitu enggak bu? Betul. Oh betul. Itu yang menyebabkan hepatitis B. Jadi kalau ibu ingin hilang hepatitis B nya Hilangkan rasa jengkel kepada siapapun Serahkan semuanya pada Allah Ta'ala Doakan orang yang jengkel ini Dia selamat dunia akhirat Sudah itu aja nah, Serahkan pada Allah Ta'ala Nanti insya Allah hepatitis B ini gak ada Nah itulah salah satu kenapa kita tidak boleh jengkel yang disimpan dalam hati Jadi hepatitis B Ibu lemesnya dari itu aja Mudah-mudahan ibu bisa merubah sifatnya Tiap malam uh, mohon ampun kepada Allah Ta'ala Habis sholat sunnah ta'ajud Mudah-mudahan uh, penyakit itu bisa normal Sehingga hilang dari penyakit tersebut ya Amin Amin Iya Ibu terima kasih Amin. Sudah mewakili Bangka Pelitung ya Dari Pangkal Pinang Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada satu penanya lagi Ustaz Tapi saya bingung di zaman sekarang kenapa kok Semakin modern, nama penyakit semakin susah ya Ustadz Hepatitis, stroke, diabetes, susah nyebutnya kan? Iya Kalau penyakit itu namanya parionol, itu enak sekali kayaknya ya <tuk> <tuk> Nama penyakitnya apa? Danu Sindrom Waduh, ada Danu Sindrom Ada ya? Danu Sindrom itu, orangnya kena penyakit Danu Sindrom itu tiap minggu jam setengah lima, aman Senin jam setengah lima itu depan TV Oh harus CTPI, iya itu darusintrum namanya. Iya ya. Itu ya, itu ya. Namanya. <laughs> iya, iya. <laughs> ini penyakit baru ini. Penyakit ya, baru, ya. sindrom Kalau udah ngabi, ngaminin, alhamdulillah sebagian dikabulkan oh, oleh Allah. Allah. Nah, udah kan mudah-mudahan, mudah-mudahan manfaat di uh, masyarakat. Baik, kita, ya. baik Ustadz. Nah kita persilahkan lagi kepada salah seorang penanya dari Bapak ini silahkan Bapak berdiri, sebutkan nama dan asal ya dari mana silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Mukhlis bin Ramawi Siapa Pak Ji? Mukhlis bin Ramawi Mukhlis bin Ramawi Dari mana Bapak? Dari Malaysia Dari oh, Malaysia? Dari Malaysia Alhamdulillah dari Malaysia, Datang ke sini uh, Untuk mengikuti acara bengkel hati Iya Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Coba kalau orang Malaysia itu datang ke sini, kita sama-sama duduk sama rendah kan begitu ya. Iya, betul. Enak kayak Pak Haji Muklis ini ya. Iya, iya, iya. Silakan, Pak Haji. Eh, saya yang mau saya tanyakan Ustaz. Nah, di belakang saya ini ada daging tumbuh segini. Terus eh, solusinya kira-kira bagaimana, Ustaz? Oh, di belakang kira-kira di, di punggung bawah apa punggung sebelah atas, Pak Haji? Oh, daerah situ uh -huh. ya. Insya Allah, hanya itu Pak Ji? Iya Oke okay. Ini nih, kita kedatangan tamu nih dari Malaysia Jadi oh, bagaimanapun juga saudara kita di Malaysia juga pasti mendengar ya Kemarin dari Brunei Brunei, uh, Brunei. sekarang Malaysia Kemarinnya lagi Singapura Kemarinnya lagi, Amerika dari Amerika Utara Jumbo Jeng si ape. Si mana itu? Enggak tahu saya juga mana. Haji, <laughs> kalau ada daging tumbuh segira segini ya, yeah. jendol di daerah punggung dekat apa namanya? Ya dekat. Kalau orang Jawa bilang entong-entong ya. Yeah. Kalau hmm. Malaysia enggak tahu deh entong-entong itu apa bahasa Malaysia ya. Dibelikat, si belikat. Iya. Ya, yeah. yeah. yeah. yeah. tulang belikat nah. Ini berhubungan dengan masalah pekerjaan ya. Yang berhubungan lagi dengan emosi ya. Dan yang berhubungan dengan emosi yang tertahan Nah ya. ceritanya begini Pak Haji Ada dalam kondisi yang dulu sebelum benjolan itu muncul Pak Haji ya. Dulu Pak Haji itu mengerjakan sesuatu pekerjaan Yang berhubungan dengan orang lain di mana kadang pekerjaan ini menjadikan pak itu jengkel kepada teman kepada rekan ya tapi jengkelnya tidak tidak keluar secara lisan tapi jengkelnya di sini hmm. nah nanti insyaallah akan muncul jendolan di daerah sini Pes -pes. jadi hanya jengkel yang terpendam jadi bukan marak yang meledak bukan jengkel yang tersimpan yang terus menerus di dalam urusan pekerjaan. Nah ini pertanyaan saya betul apa enggak Pak Haji Kerajara? Betul sekali Ista. Betul sekali ya. Betul Alhamdulillah sekali. berarti penilaian Pak Haji ini sama juga ya di yes. Indonesia betul di Malaysia juga betul. Betul betul oh. Kali, betul betul betul betul. betul, betul, betul. Oh, begini, begini. Nah, kalau kalau di Malaysia boleh tambah. Oke okay, benar. Oke, okay, oke okay, okay apa Pak Ji Oke okay, benar okay, benar. <laughs> Alhamdulillah Itu nanti begini Pak Ji caranya adalah Ini kan Pak Ji paham sekali bahwa Oh ya saya dulu memang dalam melakukan pekerjaan Ada kejenggelan dengan teman Ada kejenggelan dengan teman-teman kerja maksudnya Tapi Pak Ji tidak marah langsung Hanya di sini aja jenggelnya Nah itu munculnya itu Kemudian caranya menghilangkan gimana? Coba Pak Ji sekarang Tahajud tetap dibagusin Kemudian mohon pada Allah Ta'ala Mohonnya pakai bahasa Bahasa kita aja, tidak apa-apa bahasa ibu Maksudnya contoh Ini yang penyakit di belakang nih Ya Allah jika ada daging Becendol di punggung saya Kalau itu dari Kemarahan tentang pekerjaan Yang aku simpan Kepada teman-teman saya Aku mohon ampun Kepadamu hanya itu aja. Yeah. mohon ampun, kemudian doa itu diulang lagi mohon ampun, yeah. mohon ampun diulang terus saja yeah. sampai nanti beberapa minggu dipegang, kalau itu sudah mulai gembur, mulai empuk berarti doa Pak Haji dikabulkan, dihijabah oleh Allah Ta'ala yeah. dan itu dilanjutkan aja, gak apa-apa mudah-mudahan bisa lebih uh, kempes insyaallah Allah, uh, saya mau tanya satu Ustaz, boleh ini uh, kena... bonus nih dari Malaysia bonus dari Malaysia, <laughs> karena sifat saya, karena yeah. per perintah saya tidak dikerjakan uh -uh. saya uh. memang suka marah apakah itu harus saya buang, -buang itu harus dibuang kasihin ke Da'i Zakia aja Pak Aji <tuk> makanya udah 6 orang yang dikasih ke saya <tuk> jadi saya gak boleh kecolek dikit marah <tuk> jadi sebenarnya begini, intinya adalah bagaimana istilahnya begini Pak Aji ada salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 63 Wa ibadurahmanilladina yamsuna alal adhi hauna Nah firman ini sebenarnya artinya adalah Dan hamba Allah yang dikasihi adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati Nah pada waktu Pak Haji itu meminta orang lain mengerjakan sesuatu Berarti Pak Haji itu atasan mereka kan begitu Betul. Nah disinilah kalau Pak Haji atasan mereka pada waktu Pak Haji menyuruh beliau-beliau ini bertanya, ya. kemudian Pak Haji tanpa emosi, tanpa marah, walaupun beliau belum mengerjakan, walaupun beliau-beliau ini tidak mampu, Pak Haji tidak marah, tapi malah memaafkan. Di sinilah Pak Haji baru mengamalkan firman Allah dengan rendah hati kepada mereka. Di sini Pak Haji akan mendapatkan kasih sayang Allah yang lebih makanya di sini kalau menyuruh seseorang nggak usah pakai marah biasa aja minta tolong kemudian kalau nggak bisa tersenyum aja kita ya. Ya. nah itu ciri-ciri orang Islam yang saleh nah Pak Ji karena kalau menyuruh marah menyuruh marah menyuruh marah nanti suatu ketika kalau pas waktunya akan muncul penyakit gula lah. ini jangan sampai insya ya Insya Allah Jangan dikerjakan yang itu. Jadi, kita sudah belajar untuk mengantivisipasi. Oh, saya nggak boleh marah kalau nyuruh. Udah, sekarang santai aja. Insya Allah penyakit gula tidak akan muncul di tubuh kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji ini manfaat. Bisa Baik. disebarkan di Malaysia nantinya. Salam buat saudara-saudara kita yang di Malaysia. Baik. Yang kanak-kanak kalau Pak Haji ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Salam saya juga Pak Haji buat Upin Ipin ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ini Ustaz kan uh, Upin-Ipin ini rutin Di program TPI juga ya Mungkin kalau mereka berdua bisa nanya Ada pertanyaan buat Ustaz Danu dari Upin-Ipin Ustaz kenapa rambut saya Nggak tumbuh-tumbuh <laughs> <laughs> Ustaz <laughs> Kalau kemarin dari Brunei Sekarang dari Malaysia Gini Ustaz nah, Saya jadi penasaran Ustaz ada enggak? rencana untuk mendakwahkan uh, bengkel hati ini untuk ke seluruh penjuru dunia mas. Saya itu ingin berdakwah itu di uh, gedung putih Amerika Serikat sebenarnya. Subhanallah. Jangan lupa saya tuh mas. Oh iya, antum nanti saya ajak deh. Iya. Ya. Jangan itu sendal. <laughs> <laughs> saya tahu ujungnya jadi itu sendal. <laughs> ya. ya Insya Allah. Namanya si Ari itu kan, kalau seperti ini ini tidak belum belum bisa dikatakan syiar ya ini telah wil ilmi namanya ya, ya. syiar itu jamaah kita itu gak cuma orang islam aja yang non muslim ada ya, ya. kemudian kalau mereka bertanya kita menjawab itu tetap menyenangkan hati mereka tetap di jalan Allah nah itu uh -huh. siar jadi saya sih insya Allah siapa aja mau ke dipanggil eh, mas Obama saya juga mau iya iya iya ya. Dipanggil sama uh, apa, Tung Kikul. Siapa itu? Oh itu orang, orang Korea yang, itu. namanya Tukul. Orangnya. Oh jadi Tukul <laughs> itu. <di, laughs> iya. Di Korea tukul, maksudnya. Iya. Tukul itu juga Korea kali ya. <laughs> oh, <iya. laughs> tukul itu sih. Tukul itu sih. Ma'am Mas Goli bercanda ini teman saya juga sih ya. Iya. Tapi Ustaz, Binjong Il ya fi... itu orang mana ya? Binjong Il ya, orang Korea. Orang Korea. Iya. Yeah. Iya, yeah. yeah, yeah. Oh, Bengtang tuh orang Korea. Oh, Bengtang nah. Itu material Ustaz, oh, Bengtang. Iya. <laughs> <laughs> Aduh, iya. Yeah. Subhanallah, ini karena begini Ustaz, saya melihat uh, semakin hari uh, orang semakin uh, terasa E, Disejukkan oleh bengkel hati Karena bagaimana Kan misi Rasulullah diutus itu Untuk memperbaiki akhlak iya. Dan dakwah ini adalah memperbaiki Setiap akhlak manusia nah, Garang iya. yang sadar Ustaz Kebanyakan iya. orang sakit berpikir Wah ini sakit cuma gara-gara memang Kurang makan atau kurang vitamin Mereka iya. gak terlalu melihat kepada akhlak gitu iya. kan Sebenarnya Kalau itu sebenarnya Menurut saya tidak apa-apa Tapi kita harus hati-hati Iya karena kalau umpamanya kita nih sakit langsung menuju ke rumah sakit merasa bahwa rumah sakit yang menolong kita nih ceritanya yeah. ini kita musrik sebenarnya uh, yeah, yeah. jadi kita yang muslim harus hati-hati bukan berarti saya tidak suka rumah sakit jangan, enggak saya setuju rumah sakit, saya setuju dokter saya setuju ahli bedah, saya setuju semuanya karena ini sudah ada dan izin Allah sudah diserahkan jadi kuncinya begini, bukan berarti saya tidak setuju dengan rumah sakit tapi begini nih, kita umat islam nih ceritanya jadi pada waktu kita sakit, jangan langsung lari nih, ke rumah sakit sehingga me meyakini bahwa rumah sakit ini penolong kecuali ini jantung ya yeah. jantung bawaan, nah cuma kalau jantung juga harus dibawa umpamanya Suaminya kena jantung, gitu saya. Langsung sesak, nah, boleh panggil ambulan. Sebelum ambulan datang, ini kita doakan, minta ampunkan kepada Allah kesalahan-kesalahan suami kita yang uh, kena penyakit jantung ini. Minta ampunkan, minta ampun, minta ampun dan mohon disembuhkan oleh Allah, mau disembuhkan. Nah, kemudian setelah berdoa ini, kemudian kita bawa ke rumah sakit dengan ambulan ini, kita tidak musik sudah. Iya. Karena kita sudah menjalankan. E, perintah Allah dengan memohon kepada Allah Ampunan, hmm. kemudian mohon agar Allah Menyembuhkan, jadi hmm. gak salah Boleh silahkan ke rumah sakit Kalau namanya kita batuk Jangan langsung ambil obat, minum Jadi diyakini ini sebagai penolong hmm. Itu juga musrik juga Betul. Tapi Berdoa mohon ampun, kemudian Baru minum obat, mudah-mudahan Allah mengizinkan hmm. Nah itu hmm. boleh, kalau itu insya Allah boleh semuanya boleh mungkin namanya juga Ustaz, karena begini ini saya nggak tahu ya uh, Pak Haji yang dari Malaysia katanya kalau di Indonesia namanya rumah sakit jadi hmm. yang masuk rumah itu sakit <laughs> tapi kalau di Malaysia rumah sehat rumah sehat Ustaz. ya bener ya hospital oh berarti itu gosip oh hospital uh, malah yeah. saya dengar katanya kalau kita masuk toilet atau WC bahasa Malaysia itu bilik termenung Ustaz. oh iya yeah. betul itu ya, Pak Haji Oh tanda, nanti itu gosip lagi, gosip lagi. <tuk> Kalau rumah sakit uh, korban lelaki ada? Rumah bersalin, rumah bersalin maksudnya? Ada ya, oh, itu betul oh, itu betul kali <tuk> itu, betul, <gak> <tuk> <lelaki>? <tuk> ah, berarti itu. rumah. Berarti rumah korban lelaki, lelaki itu rumah ya. bersalin, bersalin. <tuk> Bahasanya polos sekali <Ustaz>, ya. <tuk> <tuk> <tuk> Baik, terbaru luaran, jangan kemana-mana, semakin menarik saja dengan tema musibah di bengkel hati tentunya Ustaz Danu dan Dai Zaki akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali segalanya kita serahkan hanya kepada Allah. Di hati ini tidak boleh ada siapapun dan apapun kecuali Allah. Nah, Ustaz, berkaitan dengan musibah lagi, Ustaz. Uh, di zaman sekarang musibah tiada henti nih ustad, terutama di negara kita. Ini kita bahas di negara kita, uh, ada keterkaitan yang kuat tidak ustad, antara musibah yang uh, terus terjadi tiada berhenti belum selesai datang lagi musibah yang lain. Sebenarnya ada uh, sebab dari akhlak kolektif nggak ustad, cara bernegara, cara masyarakat. Iya sebenarnya ada sebenarnya. Cuma pada waktu musibah ini datang yang harus kita ketahui adalah. Apakah kita segera memohon ampun kepada Allah Taala? Ini yang diinginkan oleh Allah Taala agar kita sadar. Kalau musibah ini sudah diberikan, kemudian kita mohon ampun kolektif, mohon ampun kolektif itu ya benar-benar mohon ampun. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang dolim lagi. Nah, disinilah Insyaallah itu akan tercatat baik di hadapan Allah Taala. Nah, kalau sudah tercatat baik, ayolah negara kita ini kita jadikan negara yang baik. Ya. Jadi bukan negara yang milik seseorang mamanya Atau milik pejabat tertentu mamanya Enggak, enggak lah kita jadikan Karena acara bengkel hati ini juga menginginkan negara kita Khususnya masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang berakhlak mulia Sebenarnya di hadapan Allah Ta'ala Jadi benar-benar kita bertempur dengan Saudara-saudara eh, kita yang kalau ngomong itu memaki, kalau demo itu enggak karu-karuan. Kita bertempur, tapi tempur yang baik ya. Kita tetap mengingatkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kalau namanya kita senantiasa menjaga eh, akhlak kita tetap istiqomah ya. ya. Saya yakin Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baik ya. dan bisa ya. maju sebenarnya ya, Insya Allah ya. Amin, amin. Ya. Dan untuk itu, Stad, kita minta. Uh, dipimpin doa oleh Antum Ustadz Biar artinya akhlak Masyarakat Indonesia secara keseluruhan Akan menjadi lebih baik Sehingga terbentuk negara yang Badatun payibatun warahpun ngofur Apa itu Ustadz? Alhamdulillah terima kasih Daiz Zaki Masjid an bajit Anida Dan juga pemirsa bengkel hati Yang dirahmati oleh Allah Amin. Marilah di akhir acara ini Kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala Dengan ketulusan hati kita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 Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan Dari kami akhir balik hingga saat ini ya Allah Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan Dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu ya Allah Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami hmm. Kepada istri kami hmm. Kepada anak-anak kami kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami Kepada hamba-hambamu dan makhluk yang kau ciptakan di muka bumi Ya Allah Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapan Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah Amin. Dari kata-kata kami dan perbuatan kami, Ya Allah. Amin. Ya Allah kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa yang dikerjakan oleh ibu dan ayah kami, Ya Allah. Kami. Amin. Ya Allah alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami. Amin. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat Islam, Ya Allah. Mm. Alhamdulillah kau telah menitipkan banyak nikmat dan rezeki kepada kami mm. Ya Allah Kami adalah hambamu yang masih hina di hadapanmu Ya Allah mm. Jika Engkau banyak sekali memberikan musibah kepada kami dan penyakit kepada kami mm. Kami mohon ampun kepada mu Ya Gopal mm. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit kami Ya Allah dan amin. mengambil musibah yang ada pada diri kami, Ya Allah. Amin. Amin. Amin. Dan jika diantara anak-anak kami ada yang sakit karena perbuatan kami sebagai orang tuanya, Ya Allah, amin. ampuni dosa kami, Ya Allah, Ya Kau Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami, Ya Allah, amin. amin. Agar keluarga kami lebih sujud kepadamu, Ya Allah, Amin. amin. Ya Allah. Jauhkanlah kami dari guraan syaitan yang kau kutub, Ya Allah hmm. Jauhkanlah kami dari emosional dan kejengkelan yang ada dalam hati kami hmm. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh hmm. Dekatkan kami dengan kesabaran, Ya Allah hmm. Ya Allah, Ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan ta'yib di muka bumi ini, Ya Allah mm Hingga -hmm. hati kami tenang dan tenteram Dan sebagian kami berikan di jalan, Ya Allah mm -hmm. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim mm -hmm. Mudahkan kami dalam mengejarkan semua yang ada dalam dunia ini, Ya Allah mm -hmm. Mudahkan pekerjaan kami, Ya Allah mm -hmm. Ya Allah, bukakan hati kami Amin. Mudahkan kami mendapatkan jalan dan petunjukmu, Ya Allah, sehingga Amin. kami senantiasa istiqamah. Amin. Ya Allah, hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fitunya khasana, wa fil akhirati khasana, Amin. wa adha banar, walhamdulillahirrabbil alamiin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para pemirsa, mudah-mudahan kehadiran bengkel hati bersama Ustaz Danudanda Izaki di pagi hari ini mampu menyejukkan hati dan mampu menjadi titik awal langkah di hari ini. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.